Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Wa la halla wa la quwata illa billahi amma ba'd Fa ikhwanifuddin wa akhwati fillah Kau muslimin wal muslimat Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa mencurahkan rahmatnya Kepada kita sekalian Insya'Allah kita akan melanjutkan Pembahasan Kitab Tauhid Yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala Memasuki bab yang ke-13 Yaitu babun Minasyirki Al-Istia'adatu Bighairillahi ta'ala Bab termasuk kesyirikan adalah meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala bab termasuk kesyirikan meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala baik di dalam bab ini penulis menyebutkan dua dalil yang pertama dari Al-Qur'an yang kedua dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama dari Al-Quran adalah Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقَةً". Dan bahwasannya dahulu ada sekelompok orang dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada sekelompok laki-laki dari kalangan jin maka para jin tersebut hanya menambah kelemahan mereka hanya menambah kelemahan mereka surat al-jin ayat ke-6 jemaah sekalian surat ini atau ayat ini berbicara tentang ucapan jin ini adalah ucapan jin yang Allah sebutkan dalam Al-Quran Yaitu para jin yang telah masuk Islam Tadinya mereka kafir Kemudian mereka masuk Islam Di masa Rasulullah SAW Karena mereka mendengarkan Rasulullah SAW berdakwah, Rasulullah SAW membacakan Al-Quran atau para sahabat membaca Al-Quran, mereka dengar, mereka dengarkan, maka mereka pun masuk Islam. Karena Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, adalah Nabi yang diutus untuk manusia dan jin, sebagaimana Firman Allah: Wa khalaqatul jin nawal insa illa liyabudun dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia. Kecuali agar beribadah kepadaku, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Jadi para jin sama sama halnya dengan manusia memiliki kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para jin memiliki kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Persis sama dengan kita. Tidak ada bedanya. Ketika Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW diutus Wajib untuk setiap manusia dan jin untuk mengikuti agama beliau Yaitu agama Islam yang beliau bawa Walaupun masih ada para jin yang beriman terhadap Nabi Isa AS Atau para nabi sebelumnya Ketika Nabi Muhammad diutus, wajib bagi mereka untuk mengikuti ajaran-ajaran beliau Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun menceritakan kepada kita sampai-sampai dinamakan dengan surat atau disebutkan dengan satu surat khusus di dalam Al-Quranul Karim dengan nama surat Al-Jin yang berkisah tentang masuk Islamnya para jin di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada seorang nabi pun dari kalangan jin nabi mereka. Dari kalangan manusia Sama seperti kita juga Sebagaimana juga Para jin ada yang muslim Ada yang kafir Ada pula yang akan masuk surga Dan ada yang akan menjadi kayu bakar Di api neraka Sebagaimana manusia Maka di dalam ayat surat al-jin ayat ke enam ini Para jin Sedang menceritakan Tentang salah satu bentuk Kesyirikan Salah satu bentuk Kesyirikan Umat manusia dahulu dan masih terjadi sampai hari ini. Subhanallah, ini semuanya cerita lama. Segala macam bentuk kesyirikan dan kekufuran itu bukan hal yang baru. Melainkan sudah terjadi dan masih saja manusia berhasil ditipu oleh syaitan walaupun itu sudah terjadi berabad-abad lamanya. Nah di sini para jin itu kemudian mengatakan sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Jinn ayat ke-6 wa annahu kana rijalum minal insi ya'uduna bi rijali minal jinni Sesungguhnya dahulu sekelompok laki-laki dari kalangan manusia meminta perlindungan terhadap sekelompok laki-laki dari kalangan jin Maka ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita meminta perlindungan kepada para jin atau kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Adalah termasuk kategori syirik. Termasuk kategori syirik. Karena para jin di sini sedang menceritakan tentang kesyirikan. Kesyirikan orang-orang musyrik dahulu. Demikian pula jemaah sekalian. Kenapa itu syirik? Karena meminta perlindungan itu ibadah. Sebab Allah telah memerintahkan kepada kita dalam Al-Quran. Kul a'udhu bi-rabbil falak. Katakan. Aku memohon perlindungan kepada Allah yang menguasai Al-Falaq. Waktu subuh. Demikian pula firman Allah. Kul a'udhu birabbin nas. Katakan, aku berlindung kepada Allah, Rabbnya manusia. Maka Allah perintahkan kepada kita, untuk meminta perlindungan kepadanya. Menunjukkan itu adalah ibadah. Apa yang Allah perintahkan itu adalah ibadah. Maka tatkala, kita meminta perlindungan kepada selain Allah itu termasuk kategori kesyirikan, termasuk kategori kesyirikan, ya. Walaupun ulama juga menjelaskan meminta perlindungan yang termasuk kategori syirik di sini adalah apabila yang dimintai perlindungan itu tidak terpenuhi padanya satu dari tiga syarat, satu dari tiga syarat. Yang pertama, sesuatu yang dimintakan padanya itu Sesuatu yang dimintakan padanya itu Masih dalam batas kemampuannya Kalau sudah, belu, sudah keluar dalam batak, Dari batas kemampuannya Maksudnya adalah Hanya Allah yang mampu melindungi kita dari hal itu Maka itu termasuk kategori syirik Contohnya jemaah sekalian Minta perlindungan dari syaitan Siapa yang bisa melindungi kita dari syaitan Hanya Allah Maka minta perlindungan dari syaitan Kepada selain Allah itu syirik Minta perlindungan dari api neraka Dari kesesatan Siapa yang mampu melindungi kita dari hal itu? Hanya Allah Minta perlindungan dari bencana Seperti dari tsunami, dari gempa bumi, dan lain sebagainya Siapa yang bisa melindungi kita? Dari hal tersebut, hanya Allah Maka permohonan seperti ini Kalau dimintakan dari selain Allah Termasuk kategori syirik Adapun yang kalau kita minta sesuatu yang masih dalam batas kemampuannya sebagai manusia atau sebagai makhluk, itu bukan syirik. Contohnya kita minta bantuan pak polisi dari penjahat. Tetapi harus kita yakini, pak polisi itu hanya sebab. Pada hakikatnya Allah yang melindungi kita. Sedangkan pak polisi itu hanyalah sebab. Allah saja yang oleh, oleh karena itu hati kita tidak boleh bergantung kepada pak polisi tersebut melainkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini syarat yang pertama syarat yang kedua, yang dimintai perlindungan tersebut masih hidup barang siapa meminta kepada orang-orang yang sudah mati, maka termasuk kategori syirik kemudian syarat yang ketiga yang dimintai tersebut hadir bukan gaib Hadir di hadapan kita, kita sampaikan langsung Ataupun melalui suatu media Kalau kita meminta perlindungan Kepada orang yang Posisinya jauh dari kita Tidak pula melalui satu media apapun Kemudian kita minta perlindungan Kepadanya Maka seakan-akan dia adalah Yang maha mendengar Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Dimanapun kita berada Kita dapat minta kepadanya, memohon kepadanya Maka tidak diragukan lagi Itu termasuk kategori syirik Baik jadi mohon perlindungan di sini yang termasuk kategori syirik adalah apabila tidak terpenuhi tiga syarat tersebut. Dan tentang ayat ini, Imam Ibn Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam tafsir beliau dari Imam Ibn Abi Hatim menceritakan sebuah riwayat bahwa dahulu, dahulu manusia apabila mendatangi satu lembah, lembah yang tidak dihuni oleh manusia, disitulah haknya jin untuk tinggal, haknya jin untuk tinggal adalah tempat-tempat yang tidak dihuni oleh manusia. maka dahulu apabila manusia mendatangi satu lembah, apa yang terjadi jemaah sekalian? para jin di situ berlarian ketakutan, takut, awas ada manusia datang. kemudian para jin memperhatikan manusia dari jauh. Ternyata mereka perhatikan manusia ini takut juga ternyata. Sampai-sampai ya. mereka bisa mendengarkan diantara manusia itu ada yang minta perlindungan kepada mereka. Apa kata mereka? Aulubiseydi hazalwadi min sufahai kaumih. Aku berlindung dengan pemimpin Jim yang ada di sini supaya tidak diganggu oleh anak buahnya maka barulah para jin itu benar-benar yakin, ternyata mereka takut. Lalu apa yang terjadi zaman sekalian? Para jin mulai beraksi. Bikin, apa namanya, dikerjai mereka. Mereka dikerjai, ditakut-takuti. Dibikin, apa namanya, penampakan yang seram-seram, dibikin jadi angker, sampai ada yang keserupan. Jadi dikerjai sama jin. Demikianlah kenyataan yang sebenarnya, kalau kita takut, kita dipermainkan dan dikerjai oleh para jin. Jadi, jangan takut. Kalaupun takut, jangan ditampakkan. Yeah. Nanti dikerjai. Dan solusinya apa? Minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah melindungi kita, tidak ada satupun yang bisa mencelakakan kita. Tidak ada satupun yang bisa membahayakan kita. Iya. Yeah. Jadi, ini kenyataannya. Lalu, apa yang terjadi jamah sekalian? Ketika mereka meminta perlindungan kepada para jin... Kata Allah subhanahu wa ta'ala Fazaduhum rahaka Para zin itu hanya menambah kelemahan mereka Ini satu penafsiran Para zin hanya menambah kelemahan mereka Dan dikatakan para ulama Lemah dimaksudkan di sini adalah Lemah secara fisik Dan juga lemah secara mental Demikianlah Termasuk azab yang Allah akan timpakan kepada orang yang meminta perlindungan Kepada selain Allah Dia malah bukan bertambah kuat Justru menjadi lemah Lemah secara fisik Dan lemah secara mental Penafsiran yang lain رحقى, Mereka menambah ketakutan Itu penafsiran yang lain Mereka menambah ketakutan Jadi minta perlindungan kepada jin Cuma dikerjain saja Ditambah ditakut-takuti Tanpa disadari tanpa disadari oleh orang yang minta perlindungan tersebut, bahkan jamaah sekalian, anehnya, orang-orang yang meminta tolong, dan minta perlindungan jin, mereka menamakan itu apa? Jin itu sebagai khadamnya, padahal dia yang menjadi khadamnya jin dia yang menjadi budak syautan karena kenapa jamaah sekalian para jin itu biasanya pada umumnya, mereka hanya mau membantu kalau ada timbal balik apa timbal baliknya jemaah sekalian? Kesyirikan Kalau kita melakukan syirik Atau melakukan amalan-amalan yang diperintahkan oleh para jin Baru dia mau bantu Kok mereka mengatakan Jin jadi pembantunya, jadi khadam Padahal dia yang menjadi budak syaitan Penafsiran yang lain Menambah mereka dosa Jadi tiga penafsiran Di bagian akhir ayat ini Menambah kelemahan Mencakup kelemahan fisik dan mental Kemudian menambah rasa takut Demikian pula menambah dosa mereka Bahkan dosa yang terbesar yaitu kesyirikan Baik Kemudian jemaah sekalian Pelajaran penting yang bisa kita petik dari Ayat ini Apabila minta perlindungan kepada para jin Atau minta kepada perlindungan kepada selain Allah Akibatnya sangat buruk Kelemahan, ketakutan dan dosa Maka sebaliknya Meminta perlindungan kepada Allah Kita akan mendapatkan pahala Dan diberi kekuatan Serta diberikan perlindungan ya. Dan jemaah sekalian Kunci untuk mendapatkan perlindungan Allah Adalah bertakwa kepadanya Bertakwa kepadanya Bertawak kalhanya kepadanya Ini kunci utama Untuk mendapatkan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala Baik Kemudian juga Untuk mendapatkan perlindungan Allah bermohonlah hanya kepadanya. Oleh karena itu, dalam hadis yang berikutnya ada sebuah doa yang hendaklah kita gunakan, kita baca untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari sahabat dari sahabiyah Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha beliau berkata, "Aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nazala manzilan faqala" Barang siapa mendatangi satu tempat Tempat di sini Apa saja, di mana saja Apakah di rumah kita sendiri Atau di tempat lain Maka disyariatkan untuk membaca Kalimat-kalimat berikut ini Doa berikut ini Barang siapa mendatangi satu tempat Kemudian dia membaca A'udhu bi kalimatillah min syarri ma khalaq Lam yadurrahu syai'un Hatta yarhala min manzilih dhalik A'udzu bikalimati Allah ta'amati min Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari keburukan yang Dia ciptakan, yaitu yang Allah ciptakan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membacanya, lam yadurruhu syai'un, tidak ada satu pun yang dapat membahayakannya. Hatta yarhalu min manzilihi sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Jadi Kapan saja kita tiba di satu tempat, sama saja di rumah kita sendiri, di tempat lain atau di kantor, bacalah doa ini, A'udzu bikalimatillahit taammaati min syarri maa khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari keburukan yang Allah ciptakan. Maka jemaah sekalian insyaallah dengan ini Allah akan melindungi kita. Tetapi hendaklah di dalam membaca doa itu jemaah sekalian dengan penuh keyakinan. Jangan dari hati yang lalai. Karena Nabi saw bersabda, "Udo Allah wa antum mukinu nabil ijabah". Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin akan dikabulkan. Wa inna Allah la yastajibu doaan mengkalbin gafilin lahin. Karena sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai serta main-main. Maksudnya apa jemaah sekalian? Hati yang lalai dan main-main ketika baca doa hanya di lisannya, hatinya enggak ikut berdoa. Hatinya tidak memahami apa yang dia baca. Tidak memahami apa yang dia baca, cuma lafas-lafas begitu saja. Tidak direnungkan makna dan kandungannya. Tidak ada pengharapan kepada Allah. Maka doa itu harus disertai dengan penyandaran diri kepada Allah, tawakal kepadanya, berharap kepadanya, dan yakin akan kekuatan Allah, kekuasaan Allah, kemampuan Allah. Barulah insyaAllah doa itu akan memberikan pengaruh bagi kita. Jadi bukan dibaca begitu saja, melainkan dengan kehadiran hati, kehusyukan dan pengharapan serta keyakinan yang kuat, Allah subhanahu wa ta'ala akan melindungi kita insyaAllah ta'ala. Maka siapa yang membaca doa ini? Allah akan melindunginya, tidak ada satupun yang bisa membahayakannya. Satupun, apapun itu. Apakah itu setan? Baik setan dari kalangan jin, atau setan dari kalangan manusia. Ataupun binatang buas. Atau bahaya apa saja. Bahaya apa saja. Demikian pula jemaah sekalian, anak-anak kita yang belum bisa membaca, kita bacakan. Cuman lafaznya agak berbeda sedikit. Untuk anak-anak. Bacakan seperti yang dibacakan oleh Rasulullah SAW untuk Al hasan dan Al Hussein ketika mereka masih kecil. Beliau membaca, "Aidukumah bikalimatillahi ta'matin min kulli syaitani wahamatin, wamin kulli ainillahmatin. Aku memperlindungkan kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari setiap setan dan binatang berbisa atau binatang buas dan juga dari mata yang dengki." Jadi kita bacakan juga untuk anak-anak kita yang masih kecil Yang belum bisa baca sendiri Baik Jemaah sekalian Ada pelajaran lain yang bisa kita petik dari hadis ini Hadis ini menunjukkan kepada kita Segala sesuatunya adalah ciptaan Allah Kebaikan maupun keburukan Kebaikan maupun keburukan Adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Apabila Allah yang menciptakan Sudah tentu Allah subhanahu wa ta'ala Yang menguasai segala sesuatunya dan hadis ini juga menegaskan kepada kita Allah dialah yang maha kuat Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatunya Apabila seseorang dilindungi oleh Allah Tidak ada satupun yang bisa membahayakannya Ingat selalu Apabila seseorang dilindungi oleh Allah Tidak ada satupun yang bisa membahayakannya Maka hendaklah kita hanya memohon perlindungan Dan bersandar hanya kepada Allah SWT Yang satu saja Baik Jemaah sekalian, satu lagi Pelajaran yang ingin saya petik Dari hadis ini Di dalam hadis ini, ada satu pelajaran Bagi kita, bahwasannya Agama Islam Adalah benar-benar agama yang istimewa Agama yang mulia Agama yang selalu Memberikan solusi Ketika kita sudah membahas Meminta Perlindungan kepada selain Allah Itu terlarang, itu kesyirikan dan itu kebiasaan orang-orang jahiliyah dahulu, walaupun sampai hari ini masih banyak yang melakukan itu, mungkin contoh kecilnya, lewat di jalan yang mereka anggap angker minta permisi permisi mbah saya mau lewat, jangan diganggu, itu sama persis sama persis dengan perbuatan orang-orang jahiliyah dahulu, minta perlindungan kepada setan-setan yang ada di tempat tersebut maka itu termasuk kategori syirik maka ketika itu dilarang Islam memberikan solusi, memberikan gantinya Gantinya apa? Mintalah perlindungan kepada Allah Dengan doa-doa yang diajarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Seperti membaca surat Al-Falaq atau surat An-Nas Atau kalimat singkat ini A'udhu bi kalimatilah hitamati min syarri khalaq. Sehingga dikatakan para ulama Demikianlah setiap kita Apabila kita melarang saudara kita melakukan kemungkaran Usahakan untuk memberikan solusi baginya Supaya lebih mudah baginya Untuk meninggalkan kemungkaran tersebut Baik Walhamdulillah inilah yang bisa kita bahas Semoga ada manfaatnya Ada sedikit waktu untuk tanya jawab Saya persilahkan Silahkan Baik Masuk rumah kita sendiri Tidak ada penghuninya Kita sendiri yang datang Tetap dianjurkan mengucapkan salam Tetap dianjurkan mengucapkan salam Kalau rumah orang lain Apalagi Ada penghuninya atau tidak Harus kita mengucapkan salam Dan tidak boleh kita masuk Sebelum diizinkan dan apabila kita sudah mengucapkan salam sampai tiga kali, tidak dibukakan, maka kita pulang. Walaupun ada orang di dalam, jangan dipaksakan. Ya Itu adab sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maksimal tiga kali kita mengucapkan salam, kalau tidak dibukakan, maka kita pergi. Itu tandanya mungkin mereka lagi sibuk atau sedang istirahat yang tidak sepatutnya kita mengganggu. Iya. Nanti beberapa saat lagi mungkin sejam lagi baru datang lagi. Iya. Barangkali demikian wallahu a'lam. Silakan. Sama. Tapi kalau bukan rumah kita enggak boleh dimasuki, Pak. Walaupun rumah kosong. Kalau bukan rumah kita, walaupun rumah kosong enggak boleh dimasuki. Iya, tetap ucapkan salam. Untuk diri kita sendiri Iya Iya Silahkan Itu yang disebutkan para ulama Kita mengucapkan salam Untuk diri kita sendiri Sama ketika kita Sehabis Melakukan sholat kita dianjurkan untuk mengucapkan salam. Ya, fotol. Tidak boleh. Ini bahaya sekali. Ini termasuk bahaya besar mempercayai ucapan jin dan kadang memang tujuannya itu tujuannya jin itu untuk memarasukinya seseorang agar dia bisa berbicara dengan orang-orang yang bisa mendengarkan untuk apa? Untuk menebarkan permusuhan. Iya, kadang dia mengaku saya disuruh oleh Fulan, saya disuruh oleh Fulan. Iya. Atau dia mengaku Sebagai orang yang sudah mati Kalau kita percaya dia disuruh oleh pulaan Ini hati-hati Ini dia mau memecah belah Mengadu domba Kalau kita percaya dia orang yang sudah mati Maka rusak akidah kita Sama dengan dia bikin penampakan Persis seperti orang yang sudah mati Dan seringkali dilakukan di tempat Seringkali dilakukan di tempat, kadang ada di satu jalan terjadi kecelakaan. Kemudian dia menampakkan diri di jalan tersebut tengah malam. Persis seperti orang yang kecelakaan di situ. Ya. Itu permainan syaitan. Agar kita percaya, orang mati itu masih gentayangan. Siapa yang mempercayai ada ruh gentayangan, rusak sudah akidahnya. Karena di dalam Al-Quran dan Sunnah, Ruh itu apabila sudah dicabut ada prosesnya seperti disebutkan dalam hadis Al-Barak bin Azib radhiyallahu anhu yang panjang tentang kisah perjalanan ruh setelah dicabut dari uh, jasad ruh itu ruh orang yang beriman diangkat ke langit sampai ke langit yang ketujuh setelah dikuburkan baru di kembalikan kemba kembalikan lagi ke jasadnya kemudian dia menghadapi pertanyaan dua malaikat. Pertanyaan dua malaikat kalau dia bisa menjawab maka jasadnya dan ruhnya akan menikmati nikmat kubur. Kalau tidak maka akan mendapatkan azab kubur. Akan mendapatkan azab kubur. Itu yang ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi tidak ada ceritanya yang gentayangan di luar ya apalagi sampai mau balas dendam ya itu hanya ada di di sinetron yang merusak akidah jadi enggak boleh kita percaya bahaya sekali ya namun boleh saja kita bicara untuk sekedar menasihati sekedar menasihati untuk bertakwa kepada Allah kalau dia kafir ajak masuk Islam dan yang paling utama kita suruh dia keluar Iya, jangan terlalu banyak apa namanya berbicara dengan jin itu. Kadang dia main-mainkan kita. Iya. Barangkali seperti itu. Wallahu alam. Masih ada waktu sedikit. Apa itu? Apa itu Pak? Kubur. Kuburan, pak. Alam kubur. Ya kubur tempat menguburkan. Iya. Iya di dalam situ, di dalam kubur. Dia dikembalikan lagi ruhnya ke dalam jasadnya di dalam kuburnya itu. Iya. Kemudian datang dua malaikat dan di dalamnya ada nikmat kubur dan ada azab kubur walaupun kalau kita bongkar, kita tidak akan bisa melihat walaupun kalau kita bongkar, kita tidak akan bisa melihat tetapi wajib bagi kita meyakini, bahkan kata Rasulullah SAW kuburan orang mukmin itu akan diluaskan sejauh matanya memandang Sejauh matanya memandang Kalau kita lihat Hanya Dua kali satu meter mungkin Tapi Allah mampu Menjadikan bagi orang itu Luasnya seperti Matanya memandang Sebaliknya, seperti disebutkan Dalam hadis yang sama Hadis Al-Bara' bin Azib yang panjang Kuburan orang kafir Disempitkan lagi Disempitkan sampai Tulang-tulangnya beradu rusuknya itu beradu, ya, yang tadinya begini jadi begini, naudzubillah, ya. Tapi kalau kita bongkar, kuburannya masih seperti itu juga. Allah maha mampu melakukannya kepada dia, ya. dan terjadi di situ, walaupun kita kalau bongkar nggak melihatnya, ya. itulah yang disebut dengan alam barzakh. Itu yang disebut dengan alam barzakh. Ya. Jadi Intinya apa yang terdapat Di dalam Al-Quran dan Sunnah Tentang nikmat dan azab Kubur wajib kita imani Wajib kita imani Iya Bahkan Dikatakan oleh Syekhul Islam Mengimani seluruh Kejadian Setelah kematian Itu termasuk kategori Beriman kepada hari akhir Jadi Beriman kepada hari kiamat, hari akhir Yang termasuk rukun iman yang kelima Itu mencakup Beriman terhadap Seluruh kejadian setelah Kematian, mulai dari Dicabutnya ruh Sampai dikuburkan Bagaimana kondisi alam kubur Sampai hari kebangkitan Sampai surga dan neraka Itu semuanya tercakup dalam Rukun iman yang kelima jadi hati-hati. Kalau kita enggak beriman, bisa saja kita termasuk mengingkari rukun iman yang kelima. Iya. Barangkali demikian wallahu alam. Ya. Silakan. Iya, sama aja seperti kita. Mereka makan seperti kita. Iya, makanya Rasulullah SAW melarang kita beristinja dengan menggunakan tulang. Kata beliau, tulang itu adalah zadu ikhwaniqun min al jin. Tulang yang kalian makan Daging yang kalian makan Kemudian sisa tulangnya Itu adalah bekal Saudara-saudara kalian dari kalangan jin Iya Yang disebut nama Allah padanya Kalau yang tidak disebut nama Allah Yang makan berarti jin kafir Iya Jadi Enggak perlu kita niatkan, Pak. <tik> Enggak <tik> perlu diniatkan. Jadi mereka makan dan minum seperti kita. Ya, mereka makan dan minum seperti kita. Dan ada sebuah kisah seorang ulama didatangi oleh jin. Didatangi oleh jin. Kemudian mereka berdialog dan jin itu enggak terlihat. Sebagaimana firman Allah innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haizul lataraunahu. Sesungguhnya para jin itu melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa lihat mereka. Iya. Mereka berdialog. Lalu seorang ulama ini tanya, "Kamu mau makan apa?" Dia bilang, "Mau makan nasi." maka diambilkanlah nasi untuk dia makan. Dan dia melihat nasi itu bergerak sendiri. Apa pertanyaannya jin yang enggak terlihat. Jadi saya kenakan nasi itu bergerak sendiri. Dan ada satu hal yang menarik di situ. Sang alim ini bertanya, "Bagaimana keadaan kalian dalam beragama?" Kata jin ini, "Kami ada yang beriman ada yang kafir Ada yang muslim, ada yang kafir Dan yang muslim itu pun Yang muslim itu Ada muslim yang baik, ada yang Sesat ya. Kemudian jemaah sekalian Yang menarik dia katakan Yang paling sesat Adalah para jin yang menganut Syiah ya. Yang paling jahat Yang paling jahat dan paling sesat Yang menganut syiah ya. Jadi sama dengan manusia ada yang beriman, ada yang muslim Ada yang kafir Yang muslim, ada yang ahlu sunnah Ada yang mengikuti golongan-golongan Yang sesat yang Ya Ajin Ahlu sunnah ya. Jadi persis seperti manusia Seperti yang Allah sebutkan Dalam surat al-jin Para jin mengatakan Kunna Kami mengikuti Jalan-jalan yang berbeda-beda Ya ada yang Muslim, ada yang Kafir. Seperti kita juga. Ada laki-laki, ada wanita. Mereka juga berperang. Bahkan mereka lah yang dimaksudkan di dalam pembicaraan malaikat tentang orang tentang orang-orang yang ketika sebelum penciptaan Adam tentang orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maksudnya adalah para jin, ya. Para jin, karena mereka sudah hidup lebih dulu daripada manusia, kemudian mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka saling membunuh di antara mereka. Ya. Sayang sekali waktu sudah habis. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu allah ilaha ila anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh.